Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man 'alah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita anugerah rezeki dan juga nikmat dan tentunya dimudahkan mempelajari ilmu agama. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sekarang kita melangkah ke pelajaran yang keenam Yang kita beri judul hukum-hukum terkait istinja dan adab buang hajat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Istinja itu merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Arab. Yang maknanya secara bahasa Arab adalah izalatu al-khariji minas-sabilain bilma. Menghilangkan atau mensucikan segala sesuatu, baik itu kotoran, yang keluar dari dua jalan, baik kemaluan ataupun dubur, dengan air. Inilah indahnya Islam menganjurkan penganutnya untuk senantiasa dalam Keadaan suci Dalam kondisi bersih Setiap saat Makanya diajarkan kepada kita ada Bab tentang istinja Istinja kita katakan tadi Membersihkan Kotoran yang keluar dari dua jalan Dengan menggunakan air Ada juga Istilah lain dalam bahasa Arab adalah istijmar. Istijmar adalah Masuhu bitahir mubah Maksudnya mensucikan atau menghilangkan kotoran yang keluar dari dua jalan atau salah satu dari keduanya dengan menggunakan benda-benda padat seperti batu atau tisu atau alat-alat yang bisa menghilangkan najis tersebut baiklah saudara-saudara Muslimin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. ketika seseorang selesai buang hajat baik itu kencing maupun buang air besar maka hendaklah dia beristinja yaitu yang kita katakan tadi membuang atau membersihkan sisa kotoran yang keluar dari dua jalan kotoran tersebut dengan air jika tidak maka bisa dipilih dengan istijmar karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dan juga mengabarkan kepada kita dalam hadis Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu Annahu kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yadukhulul khala' Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi Idawatan min main wa anazah Fayastanji bilma Rahul Bukhari dan juga Al-Imam Muslim Artinya Dari Anas sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, maka aku dan anak kecil seumuranku membawakan kantung kulit berisi air dan sebuah tombak kecil. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam beristinja ataupun cebok dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya istinja ataupun dengan istilah lain istijmar, istijmar hukumnya wajib apabila seseorang mengeluarkan sesuatu dari dua jalan tadi, kubul ataupun dubur. Kemudian dari makna hadis tadi bahwa pembantu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radiyallahu anhu Menyebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika memasuki tempat buang hajat Maka dia, maksudnya pembantu tadi Anas bin Malik Bocah dan bocah sesuai usianya dengan dia Seusia dengan dia Membawa air untuk istinjak Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk menghilangkan kotoran tadi Air tersebut berada di wadah kulit kecil. Kita katakan tadi air tersebut berada di wadah yang terbuat dari kulit. Dan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bolehkah kita menggunakannya atau tidak. Kemudian mereka juga membuat penutup dari penglihatan manusia. Kita katakan tadi ada tombak. Ada tombak disediakan mereka ketika Rasulullah mau buang hajat. Dan tombak itu ditancapkan ke tanah dan dikasih kain agar... Ketika Rasulullah SAW buang hajat, tidak dilihat oleh manusia. Dan itu nanti akan kita bahas dalam bab adab-adab Qadha hajah Beginilah, uh, tata cara Rasulullah SAW dalam buang hajat. Dan kita umatnya, umat Islam, selayaknya meniru bagaimana Rasulullah SAW Qadha ul-Hajah, dan juga bagaimana Tata cara mensucikannya menghilangkan najis yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita melangkah bagaimana tata cara menghilangkan najis atau yang keluar dari dua jalan tadi, baik atau baik kemaluan ataupun dubur. Sebelumnya kita akan bahas istinja menghilangkan kotoran dengan air atau dengan benda-benda padat itu ada tiga tingkatan yang pertama istinja dengan batu kemudian istinja dengan air di dalam buku ini muallif dalam buku ini memakai bahasa istinja dalam kebanyakan hal tapi yang benar kita membedakan istinja dan juga istijmar istinja kita katakan tadi membersihkan kotoran tadi dengan air Sedangkan istijmar membersihkan kotoran dengan benda padat baik itu batu atau zaman sekarang orang pakai tisu atau sejenisnya. Boleh juga dengan kain selama dia bisa menghilangkan kotoran. Jadi tingkatan yang pertama kita katakan di sini dengan istinja dengan menggunakan air dan juga menggunakan batu. Ini yang tentunya yang lebih afdol. Tapi kita utamakan terlebih dahulu dengan Batu atau tisu atau kain Ketika umpamanya kita buang air Buang air kecil Di kamar mandi Kemudian Kita lap dulu dengan tisu Kemudian kita cuci dengan air Agar dia lebih bersih dan juga lebih suci Kemudian tingkatan yang kedua Istinjak dengan air saja Yaitu menghilangkan najis tersebut dengan air Tanpa dengan benda padat, ini juga dibolehkan selama najis dan juga kotorannya hilang. Kemudian yang ketiga istinja dengan batu saja istijmar dan harus dilakukan dengan tiga batu paling sedikit, tiga batu paling sedikit dan di, lebih afdol dengan bilangan ganjil lima, tiga lima atau bilangan-bilangan setelahnya. Akan tetapi, sahabat akademi Nur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih tepat dalam hal ini terjadi perselisihan para ulama. Di dalam buku ini kita katakan ada tiga tingkatan. Tapi yang paling benar dalam pendapat di kalangan para ulama hukum beristinja dengan air dan hukum beristinja dengan batu ukurannya itu sama. Tidak ada yang lebih afdol, Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Sama saja. Jika kita istinja dengan air, Alhamdulillah. Dan jika kita mensucikan kotoran kita Dengan batu, tisu dan sebagainya, Itu juga sama. Tidak ada tingkatannya. Tapi para ulama sepakat, Yang lebih afdol dan yang lebih baik itu adalah Digabungkan kedua-duanya. Yang pertama kita menggunakan benda padat. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, kita gunakan dengan benda padat atau alat-alat mundren, tisu, kain, dan sebagainya. Kemudian setelahnya kita cuci dengan air. Ini yang lebih abdol. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau beristinjak. Membersihkan kotoran dengan air ataupun dengan benda-benda padat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ini yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika dia buang air kecil jangan sekali-kali menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Jadi bagaimana kita yang mensucikan pakai tangan kiri ditimba dengan tangan kanan seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian istinja bisa dengan air atau dengan batu dan Minimal yang digunakan tiga batu, karena tiga batu umumnya akan lebih bersih. Ini yang kita katakan tadi. Istimmar atau istinja boleh saja. Dipilih salah satunya atau digabungkan keduanya. Akan tetapi ada catatan, kalau kita menggunakan batu contohnya itu harus tiga kali. Tiga kali, paling sedikit atau boleh lebih. Dan lebih diutamakan dengan bilangan ganjil. Kemudian, yang perlu kita perhatikan yang ketiga, di sini Muallib mengatakan, boleh memilih antara istijmar dengan batu dan istinjak dengan air. Jika ingin beristijmar, maka dilakukan secara ganjil, misalnya tiga kali, jika belum bersih maka lima kali, namun istinjak dengan air lebih diutamakan, karena lebih membersihkan kotoran. Di sini penulis buku mengatakan seperti ini, Tapi yang paling benar adalah kita boleh dipilihkan. Tidak ada yang lebih utama. Selama dengan air bersih, kita pilih air. Dan selama dengan benda padat, batu, kain, tisu bersih, juga sama derajatnya. Akan tetapi yang paling abdul kita katakan tadi digabung antara keduanya. Kemudian sebagai hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah Tidak boleh beristinja dengan tulang. Kita tidak boleh beristinja dengan tulang. Tulang hewan ataupun juga dengan kotoran hewan. Dalam bahasa Arab disebut al-azam dan juga ar-ruth. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita itu. Rasulullah mengatakan karena tulang dan juga kotoran hewan adalah makanan saudara kita dari golongan jin yang muslim. Ketika bangsa jin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang itu, maka Rasulullah mengarahkan bahwa makanan mereka adalah tulang dan juga kotoran hewan. Dan tulang hewan yang disembelih dengan ucapan bismillah, ketika manusia sudah meletakkan makanannya dan tulangnya tidak dimakan lagi, itu sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi daging yang sangat banyak untuk bangsa jin. Allahu alam ini adalah karagohib dan inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi kita tidak boleh beristinja dengan tulang, benda-benda yang lain boleh dan juga dengan kotoran hewan karena kotoran hewan itu juga makanan dari bangsa jin dari saudara kita yang beragama Islam dan juga tentunya tidak boleh beristinja Atau membersihkan kotoran dengan benda-benda yang mulia. Seperti uang. Itu ada larangannya dalam agama Islam. Seseorang mau membersihkan kotorannya. Ataupun air kencingnya ketika dia mau beristinjak dengan uang. Itu ada larangannya dalam agama Islam. Dan juga tentunya para ulama berkesimpulan. Makanan. Jin, saja tidak boleh kita gunakan untuk membersihkan kotoran kita, apalagi makanan manusia. Tentunya ini pendapat yang paling abdol. Contohnya, kita punya apel, umpamanya. Atau buah pir. Kemudian, kita mau membersihkan kotoran kita ketika kita mau kencing dengan buah apel atau buah pir. Itu dilarang dalam agama Islam. Karena makanan jin saja dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk beristinja, membersihkan uh, kotoran kita. Tapi lebih tepatnya kita gunakan bahasa istismar karena para ulama sepakat dua bahasa ini dipisah istinja dengan air, istizmar dengan benda padat. Baiklah, Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tentunya. Kita dilarang beristinja atau beristizmar dengan benda-benda yang tentunya lebih mulia. Kertas yang tertulis di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak boleh kita pakai untuk beristizmar. Kalau kertas yang kosong itu tidak ada masalah dan dibolehkan dalam syariat Islam. Akan tetapi kalau ada dalam kertas tulisan Al-Qur'an ataupun nama Allah ataupun sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an maka itu tidak dibenarkan. Jika ada seseorang beristinja atau beristizmar dengan itu maka itu tidak sah. Ketika dia melakukan salat maka salatnya wajib diulangi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang dapat kita Perhatikan ketika kita mau beristiqamah atau beristinja. Selanjutnya kita melangkah kepada adab-adab kobraulhajah. -adab Bagaimana adab kita ketika mau buang air kecil ataupun mau buang air besar. Inilah agama kita agama Islam, agama yang sempurna diajarkan segala sesuatu sampai. Seorang Yahudi berkomentar tentang agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Kenapa? Karena semua diajari. Hatta lkhara'ah. Sampai permasalahan kamar mandi diajarkan dalam Islam. Bagaimana tentunya hal-hal yang lebih besar. Tentunya itu juga diajarkan dalam agama Islam. Contohnya hari ini. Kita mempelajari bagaimana adab buang hajat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Adab qadaul hajah yang pertama adalah membaca doa sebelum masuk tempat buang hajat. Sebelum kita masuk tempat buang hajat kita berdoa, doanya sudah sangat dikenal kaum muslimin yaitu Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ada yang menerjemahkannya dari setan dari golongan perempuan atau setan dari gorongan laki-laki ataupun berlindung dari kotoran atau najis. Yang jelas adab yang pertama kita membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari buruknya pengaruh setan dan juga bala tentaranya baik dari jenis laki-laki ataupun jenis perempuan. Karena tipu daya dan juga godaan jin dan setan itu bisa menjerumuskan manusia karena ini merupakan perjanjian jin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan menjerumuskan manusia. Dan memang kamar mandi, WC, toilet dan sejenisnya itu merupakan tempat tinggal mereka, yaitu musuh kita iblis dan juga bala tentaranya. Kemudian ada yang kedua mendahulukan kaki kiri saat mau buang hajat masuk ke kamar mandi kita langkahkan pertama kaki kiri kita. Kemudian adab yang selanjutnya ketika kita mau keluar, kita dahulukan kaki kanan dan mengucapkan ghufronak. Artinya ampunilah aku ya Allah. Kenapa ketika kita keluar kamar mandi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita buat dosa dan sejenisnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya de setiap saat kita dianjurkan dan diperintahkan agar senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada larangan dalam syariat Islam seseorang itu berzikir di kamar mandi. Maka ketika dia di kamar mandi istilahnya waktunya sia-sia, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai wasiat kepada kita semua, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya doa ketika kita keluar kamar mandi, yaitu fronak ya Allah ampunilah aku. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang keempat adalah tempat buang hajat harus tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain. Ini sangat jelas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita jelaskan. Dalam hadis Anas Ketika Rasulullah Mabuang hajat Anas dan juga seorang sahabat Yang seumuran dengan dia Menancapkan tombak Kemudian dibuat kain Untuk menutupi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan tetapi Alhamdulillah Di zaman sekarang sudah Mudah sekali buat orang untuk Buang hajat karena sudah tersedia Kamar mandi Dan juga toilet-toilet Dan sejenisnya Akan tetapi, ini tetap kita bahas, kenapa? Karena mungkin ada di kalangan kaum muslimin, yang buang hajat di kebun, atau di sawah. Itu juga adabnya harus tetap diperhatikan. Jangan kita buang hajat, akan tetapi, sekeliling kita terbuka. Karena, aurat kita akan bisa jadi dilihat oleh orang lain. Aurat, harus tetap kita tutup dan tetap kita jaga. Bahkan untuk saudara kita, untuk anak kita harus tetap kita jaga. Karena banyak pandangan atau mungkin pemikiran sebagian kaum muslimin laki-laki hanya menutup auratnya untuk kaum hawa, kaum wanita tidak. Laki-laki juga harus menutup aurat untuk kawannya untuk saudaranya dia tidak boleh menampakkan memperlihatkan auratnya kepada laki-laki yang lain makanya ketika kita buang hajat juga itu kita perhatikan baiklah sahabat akademinuur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian adab yang selanjutnya yang kelima adalah saat buang hajat atau buang air kecil atau buang air besar tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya kita tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat tentunya di sini terjadi perselisihan para ulama seperti pendapat ulama kontemporer sekarang seperti Sy Albani mengatakan kalau ada penghalang antara kita dan juga kiblat ding-ding atau benda-benda lain maka itu dibolehkan akan tetapi Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini sebagaimana amalan para sahabat dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika mereka berangkat ke Syam dan di sana toilet atau kamar mandi sejenisnya menghadap Ka'bah. Maka mereka tetap buang hajat akan tetapi mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kiblat adalah tempat yang suci tempat yang mulia kita tidak boleh menghadap buang hajat ke arah kiblat inilah pendapat yang paling benar kemudian adab yang selanjutnya tidak boleh berbicara ketika buang hajat ketika kita di kamar mandi kita tidak boleh berbicara berbicara ataupun memanggil orang lain di kamar mandi karena itu adalah tempat yang jorok dan juga Tempat tinggalnya bangsa-bangsa jin yang merupakan kebanyakan mereka adalah musuh kita kecuali saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kemudian adab yang selanjutnya tidak boleh buang hajat di air yang tergenang. Di air yang tergenang tidak boleh kita buang hajat. Contohnya, di kolam umpamanya, banyak Di antara kaum muslimin ketika mandi di kolam renang umpamanya, dia buang hajat di dalamnya. Baik kencing ataupun sejenisnya. Maka ini dalam ajaran islam ataupun hukum islam itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Terkhusus jika air yang terkumpul tersebut adalah mata air yang biasa digunakan oleh manusia. Kita tidak boleh buang hajat di situ karena mengganggu kepentingan dan juga kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian adab yang selanjutnya adalah berhati-hati agar pakaian dan badan tidak terciprat najis. Jika terkena najis maka harus mencucinya. Bagaimana itu? Ketika kita buang hajat, kita harus betul-betul memperhatikan pakaian kita tidak kena kotoran tadi baik air kencing Ataupun kotoran manusia. Kita berusaha agar tidak kena sedikitpun. Kalau kena itu wajib kita cuci. Karena dia najis. Dan diantara para ulama ada yang menambahkan dalam hal ini. Cara membuka pakaian kita ketika mau buang hajat. Akan tetapi cara seperti ini dipakai ketika berada di lapangan yang luas umpamanya. Ketika seseorang buang air kecil Atau buang air besar di sawah Di kebun Atau di padang pasir Maka dia membuka celananya ketika Dia sudah dekat dengan tanah Ketika dia mau jongkok Disitulah dia buka celananya Agar e, Menyempitkan Orang Tidak melihat auratnya Jika dia sendiri Ketika dia bersama orang lain Dia minta kepada orang lain agar Membuat sebuah batas atau penutup agar dia tidak dilihat oleh orang lain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit catatan. Yang pertama, istijmar kita katakan adalah membersihkan najis atau kotoran dengan batu dan juga sejenisnya. Jika tidak ada batu, maka bisa digantikan dengan benda lain seperti tisu kertas daun kayu atau benda kasar yang jenisnya dengan syarat satu benda tersebut suci kita mau mensucikan air kencing kita buahnya ketika selesai buang air kecil dengan batu akan tetapi batunya tidak suci tidak bersih itu juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam syarat yang kedua juga bisa membersihkan dan menghilangkan kotoran Ada dia jenis benda padat tidak bisa menghilangkan kotoran. Ketika kita coba gesekkan ke kubul ataupun dubur kita, dia tetap tidak hilang. Maka benda itu tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Kemudian catatan yang ketiga, benda tersebut bukan termasuk barang berharga seperti uang atau kertas yang ada tulisannya terkhusus kalimatullah atau labzul jalalah. Jadi, mensucikan najis yang keluar dari kubul ataupun dubur itu tidak boleh menggunakan benda-benda yang berharga. Seperti emas juga tidak dibenarkan. Atau alat tukar seperti uang atau sejenisnya. Dan juga kertas yang tertulis tulisan lafzul jalala atau al-quran dan juga sejenisnya. Para sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi kita hari ini tentang istinja atau istijmar. Sebagai rangkuman, istinja membersihkan yang keluar dari kedua jalan keluar najis tadi baik kubul ataupun dubur dengan air. Sedangkan istijmar membersihkannya atau mengusapnya dengan benda-benda uh, padat yang suci dan Bukan benda padat yang bernilai Atau berharga Kemudian Kita juga telah membahas adab-adab Buang hajat Dan insyaallah Ketika kita mengamalkan ini semua mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita pahala Dan juga Dimasukkan kita ke dalam surga ala. Ini yang dapat saya sampaikan Saya tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilahi illa anta astagfiruka wa atubilaik Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh